Tata penanya Pak Ustadz, Ana ingin bertanya mengenai pemakaian cadar atau tutup muka Ada hadisnya atau tidak Sedangkan Ana membaca semua hadis sahih Tidak menemukan masalah pemakaian cadar Masya Allah, Barakulah Fik Entah sudah membaca semua hadis sahih Masyaallah le, para Kata penanya mungkin pengetahuan anak yang masih kurang atau belum mengetahuinya. Karena anak mempunyai anak perempuan, agar anak bisa membimbing anak nah, sesuai dengan Al Quran dan Al Hadits. Ya, ada tulisan khusus masalah. Cadar ini dalil-dalil syar'i tentang cadar ini anda antar lain dapati dalam surat uh, An-Nur ayat berapa itu 20 tiga atau berapa saya lupa di situ. Uh, adanya ayat hijab Ayat yang Memerintahkan adanya hijab Juga Anda bisa mendapati Dalam surat Al-Ahzab Ayat ke-59 Nah ini juga tentang Ayat hijab Ini dalil Al-Qurhan Dalil-dalil hadis akan Anda dapati dalam sekian banyak riwayat tentang masalah ini nah, Ini dibahas khusus dalam satu buku nah, Beberapa buku tentang masalah ini Sebagiannya kalau tidak salah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nah, Hanya saja memang terjadi Perselisian pendapat para ulama Ada yang mengatakan Itu wajib Ada yang mengatakan Itu sunnah Afdal Syekh Al-Albani Rahimahullah Menyatakan itu afdal Di dalam buku Yang ditulis oleh beliau Berjudul Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah Di situ diterangkan bahawa memakai cadar itu adalah afdal Bukan wajib Kemudian uh, Kitab karya Sheikh Al-Albani Dibantah oleh Kitab karya Sheikh Abdul Qadir As-Sindi Dengan judul Raf'ul Juna Haa uh, di mana dalam kitab bantahan kepada Syekh Al-Albani ini Dibuktikan secara ilmu hadis Tentang uh, kesohihan riwayat-riwayat Yang mewajibkan adanya Jadari uh, Jadi Alhamdulillah Syekh Abdul Qadir As-Sindi Mendudukkan Permasalahan Riwayat-riwayat itu Sehingga tulisan beliau Ruf'ul Juna ini bahkan Dipuji Oleh Syekh Al-Albani Tentang mutu keilmuannya Ya nah, Jadi Tinggal permasalahan Kita uh, Menjalankan Kewajiban menutup muka e, bagi perempuan Muslimah ini adalah perkara ilmiah. Tinggal pelajari saja masalah itu. Mudah-mudahan anda penanya akan bisa mendapatkan kepastian masalah ini secara ilmu. Kata penanya. Jika ada seorang Muslim mempunyai bermacam-macam penyakit, kemudian dia pasrah menunggu ketetapan Allah, tidak mau berobat, bagaimana hukumnya? Tolong diberikan dalil-dalilnya. Di dalam hal ini juga ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan bahwa orang yang demikian ini adalah. Aa, Asbol mempunyai keutamaan di sisi Allah karena didapati banyak hadis-hadis sahih yang memberitakan keutamaan orang yang sakit dan sabar dengan penyakit itu. Namun ada hadis yang tegas dalam hal ini. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulidain dawah, fata daww bil halal, walla fata daww bil haram." Abu Gamalah Rasulullah Sallamah Alaihi Wasallam. Setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah kalian dengan yang dihalalkan oleh Allah dan jangan kalian berobat dengan yang diharamkan oleh Allah. Hadis ini dipahami oleh para ulama, padahal dawa maka berobatlah kalian. Ini perintah untuk berobat. Ketika orang itu sakit, berikhtiar untuk berobat dengan yang halal. Bukan dengan pasrah kepada Allah. Nah, salah satu bentuk pasrah kepada Allah yang dituntukkan di sini ialah berobat, berusaha mencari obatnya. Maka dengan hadits ini menunjukkan wajib berobat sampai pada tingkat yang di sana apa, Adanya e, Berita Dari para ahlinya Untuk e, Untuk Menghadapi penyakit itu dengan sabar Karena kemungkinan sembuhnya Sudah tinggal Sekian persen saja Sudah kecil Kemungkinan sembuhnya Tentu ahlinya dan berobat itu tidak mesti harus dengan uh, pengobatan yang sistem kedokteran barat. Bisa pengobatan itu uh, dalam pengobatan pengobatan lain yang dalam hal ini afdal ialah tibbun nabawi, sistem pengobatan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nah itu semua ikhtiar pengobatan umpamanya nggak punya duit untuk berobat dengan sistem barat dengan sistem kedokteran barat yang berarti harus masuk rumah sakit nggak punya duit untuk itu ya sudah bagi sistem pengobatan yang memungkinkan sistem pengobatan pengobatan nabi atau sistem pengobatan Cina Atau sistem pengobatan Jawa Atau sistem pengobatan Sumatera, Atau apa Yang penting Ada ikhtiar Sistem pengobatan itu Tidak melanggar barang yang Haram Obat-obatan yang Mengandung barang yang haram Selama tidak melanggar itu Sistem pengobatan manapun itu termasuk dalam kategori Berobat Ya Selama tidak mengandung perkara yang Haram dan perkara yang Syirik ya, Atau perkara yang bid'ah Maka Itu termasuk kategori Pengobatan Wallahu a'adamu Bissawah Ha LDII tergolong Khawarij LDII itu Nama organisasi Islam Jamaah Yang pertama Dibangun oleh Nur Hasan Al-Ubaidah Seorang zindik Seorang yang sesat di mana LDI ini mengambil salah satu daripada bentuk-bentuk pemahaman khawarij. Tetapi sungguhnya cara-cara mereka itu banyak kepada pemikiran-pemikiran Torekot sufi, di mana orang itu tidak boleh belajar agama kecuali dari gurunya. Selain gurunya Maka Tidak sah ilmu itu nah, Walaupun gurunya itu Akhlaknya penik, Namun Harus sabar dengan Kepecatan akhlak gurunya Tidak boleh pindah kepada yang lainnya Karena sudah baikat Sudah meningkat baikat dengan gurunya Ini adalah model-model Torekot Subya. Namun mereka ini mengambil salah satu pemahaman khawarij yaitu takfir, takfir muslimin, mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya, di luar golongannya. Ya, nah, uh, maka pemahaman-pemahaman bid'ah yang ada pada mereka, antara lain mereka mengupayakan mendidik orang untuk belajar Al-Quran dan Al-Hadis bukan dengan merujuk kepada ulama tetapi merujuk kepada gurunya guru yang puncak dalam hal ini kata mereka ialah Nur Hasan al-ubaidah karena yang punya sanad langsung kepada Rasulullah SAW ialah hanya Nur Hasan Al-Ubaidah Selain Nur Hasan Al-Ubaidah Tidak punya sanat langsung kepada Rasulullah SAW Jadi Yang sah Islamnya Ialah yang belajar sama Nur Hasan Al-Ubaidah Dan atau belajar sama Muridnya Nur Hasan Al-Ubaidah Iya Dalam uh, Prinsip Ahlul Hadid Ilmu itu dikatakan sah. Bukan saja dengan mangkul, bukan saja dengan sambung sanatnya. Sampai kepada Rasulullah s.a.w. Tapi juga di samping sambung sanatnya, individu-individu yang ada dalam sanat itu haruslah orang-orang yang terjamin akhlaknya dan akidahnya dengan benar lah kalau sambung sanatnya tapi urut urutan sanatnya itu ada rawi yang jagoan dan umpamanya, atau ada rawi yang kerjaannya itu apa hmm uh, Berzina sana sini Ada rawi yang A'udzubillah akhlaknya Bejat walaupun Mangkul sambung sanatnya Urut-urutannya Tapi rawinya Rawi-rawi bajingan Nah ini uh, Tidak diterima Tidak sah Ilmu itu Jadi rawi itu Di samping sambung sanatnya Urut-urutan penyambahan ilmu Juga harus dengan Melihat akhlak Dari para perawi Tersebut Ya Kata penanya Bagaimana akhlak seorang istri Ketika suaminya hilaf Atau melakukan kesalahan Ya akhlak seorang istri ialah dalam kondisi seperti itu Sabar Dengan Menasihati suaminya Dengan memilih waktu yang baik untuk menasihatinya Dan dengan tutur kata yang baik Insya Allah dengan itu Akan sangat membantu uh, Untuk terbukanya hati sang suami Dari kekhilafannya Hah? kata penanya nasihatkanlah kepada kami selaku pendidik dalam rumah tangga ya saya menasihatkan untuk diri saya sendiri dan untuk anda sekalian untuk bertakwa kepada Allah dalam mengemban amanah Sebagai pimpinan rumah tangga Sebagai pendidik Untuk anak-anak Sebagai pendidik terhadap istri Sebagai pendidik terhadap anak-anak ya, Bertakwa kepada Allah dalam mengurus mereka Hak mereka Hak mereka mendapatkan pendidikan Anak-anak itu punya hak Yang wajib kita tunaikan Yaitu mengajari mereka Al-Quran, Al-Sunnah Untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya Mengenal agamanya Dengan dalil-dalil ya, Mengantarkan mereka kepada siratul mustaqim Dengan ilmu Mengantarkan mereka untuk mencintai ilmu Ilmu Al-Kitab, Al-Sunnah Mencintai ahli sunnah, mencintai ulama, ya? ini kewajiban kita. Sehingga kita harus bertakwa kepada Allah dalam mengontrol anak-anak itu, bacaan mereka, tontonan mereka, pergaulan mereka, omongan dan tingkah laku mereka. Kita harus Menjalankan tugas-tugas Kewajiban sebagai pendidik ini Dengan banyak berdoa kepada Allah Minta kepada Allah pertolongan dalam Supaya kita bisa dengan sebaiknya Menjalankan kewajiban tersebut Minta pertolongan kepada Allah Untuk memberkahi anak-anak kita ya, Untuk menjadi anak yang saleh dan salihah Minta pertolongan pada Allah untuk melindungi anak-anak kita Dari segala bahaya Bahaya yang merusakkan hidup mereka di dunia dan di akhirat nah, Karena memang kita ini Tidak mampu untuk mengontrol anak itu dari Dalam segala kehidupan mereka Karena kita ini tidak alimul haib Tidak mampu untuk mengetahui perkara yang haib kita tidak mampu mengontrol kehidupan istri kita Karena kita ini tidak alimul ghaib Kita hanya mampu mengontrol dalam batas kemampuan kita sebagai manusia biasa Selebih dari itu kita tidak mampu Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Untuk menolong kita dalam menjaga istri-istri kita Anak-anak kita Agar selamat dunia akhirat agar Allah melindungi mereka semua dari segala bahaya yang merusakkan hidup mereka di dunia dan di akhirat Hah? nah disitulah dengan kita berusaha sebesar kemampuan yang kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk memimpin mendidik menjaga, mengontrol mereka. Di samping itu kita kembalikan kepada Allah kelemahan-kelemahan kita dalam menjalankan tugas tersebut. kata penanya, Ustaz, bagaimana sikap non-blok? Nyani blok non-blok. Atau tidak berpihak di dalam perselisian yang terjadi di kalangan orang-orang berilmu Maka saya nasihatkan Di dalam hal ini hendaknya kita bersikap adil Yaitu berpegang dengan ilmu Berpegang dengan Alkitab wa sunnah Ketika kita mendapati pada diri kita kesalahan Atau pada orang yang kita cintai kita dapati kesalahan Kita akan salah Dan ketika kita dapati pada orang yang kita benci Ternyata terdapat kebenaran Maka kita katakan benar Walaupun pada orang yang kita benci kita semua nanti akan dimintai pertanggungan jawaban oleh Allah Di hari kiamat Sendiri-sendiri Tidak -sendiri. ada rombongan-rombongan Masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri Apa yang kita amalkan di hari kiamat nanti Apa yang kita katakan Kita mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri Karena itu Jangan kita terjebak oleh hisbiah Oleh semangat pengelompokan-pengelompokan yang sama sekali tidak disyariatkan Oleh Alkitab wa sunnah Dengan hisbiah itu Pokoknya kalau ustaz saya Salah, benar pokoknya benar Nah ini hisbiah Ya, ini tidak adil Ya yang sikap demikian ini bukan sikap tengah-tengah nah, tapi ini adalah sikap hizbiyah nah, ya pokoknya semua ustaz itu karena ustaz ya sudah semuanya benar nah ini juga sikap hizbiyah kebenaran itu ialah yang pasti datang dari Allah nah, dan rasulnya kalau kita menyatakan sesuatu atau seseorang itu benar, harus kita pertanggungjawabkan dari sisi ilmu apa dasarnya kita mengatakan sesuatu itu benar atau seseorang itu benar. Ya, kalau kita katakan sesuatu atau seseorang itu salah, patil kita harus mempertanggungjawabkan. Kenapa dan apa dalilmu Dan apa dasar ilmumu Untuk mengatakan Seseorang Atau sesuatu itu Batil dan Salah Nah jadi Jangan kita Terkecokkan Oleh omongan-omongan Oh tidak berpihak Ya, nah, Yahwana tidak boleh kita berpihak kepada ahlul baitil. Ketika orang itu dalam kebatilan kita ketahui dia alal al baitil. Ya? Kita tidak boleh berpihak pada siapapun yang di atas kebatilan, walaupun itu orang yang paling kita cintai atau orang yang paling kita hormati. Maka harus kita pastikan secara ilmu ya uh, mana uh, apa kalau dikatakan salah apa kesalahannya kalau dikatakan memang benar apa dasarnya itulah polemik Berlin kalau orang itu adalah orang gunung orang yang berke ber, uh, amat sulit untuk mengetahui mana yang hak mana yang batil karena jauh dari ilmu tidak mungkin lagi dia untuk Ma lihat suatu masalah dengan ilmu, maka jangan ikut bicara, jangan ikut bertindak, nah, cukup diam dan diam. Ya, sebab orang yang bicara dalam keadaan tidak ada ilmu ini lebih besar fitnahnya daripada orang yang yang uh, diam. Kalau orang diam itu dia betul-betul lebih hati-hati. Untuk berkata atau menilai atau berbuat sesuatu. Nah, jadi khwani tina azabulah semua itu dikembalikan kepada ilmu. Jadi anda menyatakan sesuatu kesalahan atau sesuatu yang benar harus di atas dasar ilmu. Ya, dalil dari Alkitab kitab was sunah. Ya. Nah. Karena habis waktunya, jadi ila hunay ya akhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.